je. Eh kalau kita pikir-pikir ya. Kita uh -huh. sebagai umat Islam itu uh -huh. kita udah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah. Betul sekali. Kita mendapatkan sebuah mukjizat yang luar biasa banyak Al-Qur'an. Betul. Nah, kenapa ya? Ini nanya aja nih, kenapa kok banyak orang di Indonesia yang ngaku Islam tapi enggak bisa baca Quran? Nah, ben? Ya, Itu pikiran enggak sih ya, ada loh orang yang kayak gitu, ngakunya Islam, tapi dia gak bisa baca Quran Kayaknya perlu ditanyain sama mahasiswa yang ada di sini nih Oh iya, sini emang ada yang gak bisa baca Quran? Enggak Fit, ini oh. justru jadi tugas ke depan mereka Oh, iya Justru iya, iya. jadi tugas ke depan mereka, bagaimana caranya tidak ada lagi buta huruf Al-Quran Iya, betul Tuh, no. gitu kan? Iya, iya Iya, soalnya kalau kita buta huruf Al-Quran, berarti kita buta peta akhirat Karena Al-Quran itu ibarat kompas buat yang tersesat ya. Ibarat sebuah GPS oh. Dan Al-Quran itu adalah surat cinta yang datang dari Allah Surat cinta yang datang oh, dari Allah, Allah. Kalau... Ya, karbik Jadi ingat nih Kalau, kalau misalnya Jangan dulu nih, kalau dapet surat cinta gitu ya uh -uh. yes, Arti <laughs> itu deg-degan, bledak, bled bledak. Oh. Itu kalau dapet surat, uh -uh. itu dilipat, disimpan dalam dompet <sus> Kalau lagi kangen dibuka, dibaca, Waduh. aduh Terus nah. diciumin ya, Vid? Diciumin, padahal gak wangi, <laughs> gak wangi. Subhanallah <laughs> Itulah Al-Quran Harusnya Al-Quran seperti itu iya, iya, iya. Nah, uji bicara Al-Quran, saya mau nyapa dulu pemirsa okay, ya, sip, Karena silakan. sesuai dengan tema kita kali ini Assalamualaikum Wr. <laughs> Wb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 Ya pemirsa kita kembali lagi di tablik akbar ramadhan 1431 hijrah Bulan ramadhan ini bulan yang penuh dengan keberkahan Dan di bulan ramadhan ini juga terjadi sebuah peristiwa penting yaitu turunnya Al-Quran Seperti yang ditulis dalam Al-Quran di Surat Al-Baqarah 185 Bulan ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai penunjuk manusia dan penjelas-penjelas Mengenai penunjuk itu setelah pembeda antara yang benar dan yang batil Karena itu barang siapa ada di antara kamu di dalam bulan itu maka berpuasalah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 Al uh, luar biasa. Betul ja, ja. oleh Rasulullah sallallahu wasallam mm. badannya menggigil, gemetaran mm. dan segala macam. Saya jadi ingat lagunya Uje. Kok? Yeah, oh, ada lagunya, kan? Mari kita membaca Terun, terun. Kan terun Al-Qur'an, jadikala petunjuk penerang jiwa hamba beriman kepada Allah Ingatlah satu peristiwa besar, tatkala rosulmu berada di dalam gua hiurala namanya datangla jimuril, membawa firmanya Allah yang Iqram Ma bacala Ma'ana bi kari Iqram Ma'ana Ma bi kari Iqram Ma'ana bi kari Terus rasul dipeluk, menggigil sabab itu Subhanallah itu Allahu akbar hmm. Shahrul Ramadona Lazi unzila Fihil hmm. Hmm. Quran Terus Ba jeruk hawa. Allahu minimal 5 minimali majus. satu Jus <laughs> Kemarin, Vid, Saren, temen gue Vid, Allah. Baru 3 hari puasa Baca Quran udah just 29 Subhanallah Ebat. Mulainya dari mana? Just 30 <laughs> Allah. Inilah kekonyolan-kekonyolan kita ya Uci cerita dong tentang peristiwa turunnya Al-Quran Supaya kita bisa apa memaknai kembali tentang uh, peristiwa Nuzul Al-Quran ini Nuzul Al quran ini Sehingga nanti kita bisa kembali lagi mau Yuk kita baca Quran yuk Silahkan Uci Oke okay, baik Subhanahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala, Subhanahu Malikil ta'ala, Subhanahu Malikil ta'ala, Subhanal Malikil ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wal wa Wal kamal, wal chamal, wal chalalal, wal kimria, wal jabarut, wal yamutu, wal yafutu, abeda, so bohang kuddo, so rabbul warabbul mala ikati warro, samwanya, so baha namla, wal hamto lila, voila ilaha in lala, voila ilaha in Wa ilaha illa Allah Hovallahu akbar Allahumma Sali wa sallim Wabarik wa karim Ala hada alnabiyyil kareem Sayyidina wa habibina wa shafi'ina Wa qurrati a'yunina Wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi, kad átaytani minal mulk. Wa alamtani min ta'wilil ahadith. Fatirassama wati wal ardu. Anta, wali fit dunya wal akhira. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bis salihe. Allahumma Anta salam. Semua. Wa minka salam. Wa ilaika yaudu salam. Fahajina verbana bis salam Wa adkhilnal jannata dar salam Tabárakta rabbana Wa ta'alaita Ya zal jalali wal ikram Amin, amin, amin Ya rabbal Amin Ini jangan pada lemas, kenapa sih Ini lemas, pada pengen pulang nih, Fit Ketáuan, Fit Puasa uje Bukan puasa, ini kangen pengen pulang Orang búa tady subuh, waktu salam-salam salupada Ano pun anví Ano Wah <tuk> ya, ya Allah ya Karim, subhanallah. Saking kangen dan rindu sama keluarga. Ya? Iya, sebenernya. Orang dari puas hari pertama aja udah nyanyinya lebaran sebentar lagi. Baru hari pertama, <tuk> <tuk> Terus mungkin kali gini fit, mahasantri-mahasantri yang ada di sini nih pengen buru-buru pulang, pengen nunjukin apa sih yang udah didapat dari mahad eh eee... takhasus Taksus, ya, itu. Oh, tinggi iki. Gitu. Ya, itu kerjaannya David buat nyebutin bukan <laughs> saya. Ka'ikmat, <laughs> ma Iya, takhassis. <laughs> <laughs> ya, apalagi mereka di ini, ini yang paling lama berapa tahun? Emang berapa tahun sih berapa tahun. 4 tahun. setengah enggak sumur hidup. Hah? eh bagus tahu seumur hidup ya, Ulva, seumur hidup, ya. Oh, <laughs> Iya, artinya beliau tetap mengabdi ya, bini sehat. Jadi waktu saya seumur kecil gini nih, dia waktu saya seumur gini ini anak nih, nih anak, nih anaknya anak si nih. Anak, siapa, nih? <laughs> waktu saya seumur gini, itu yang ngefans sama beliau-beliau gitu kan? Ustaz Muammar, Ustaz Humaidi ya, Ustazah Maryatulfa. Itu masyaallah, dari kecil ngefans dengerin Itu Allah Akbar Fit. Jadi memang kebiasaan dari kecil fit. Gini yeah. Mohon maaf, Uje tidak terlalu tertarik untuk menceritakan sejarah turunnya Quran. Yeah. Karena kalau kita balik lagi ngomong sejarah, itu lagi, itu lagi. Udah pada hafal Fit. Iya. Yeah. Udah pada tahu kalau Quran itu diturunkan di goa Hira. Yeah, Diturunin di mana, sayang? <laughs> Surat apa yang pertama dituruni? Ya, pemalu semua anak-anak ini. Surat Al Alak-alak ya Itu udah tahu Udah hafal di luar kepala Saking hafalnya di luar kepala Ambil lupa lagi Soalnya hafalnya di luar Kepala bukan di dalam Kepala Hujan nah, lebih tertarik begini Apa sih Yang membuat seseorang itu jadi males baca Quran ya Gitu kan Jadi ninggalin Quran Kok Quran itu seperti sesuatu yang tidak menarik Kenapa Karena Quran gak ada audio visualnya Fit. Hanya bentuk teks belakang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 Ketika kita mendengarkan Innal allah, Begitu dener Innal munafik, sesunglo aram munafik Uh, kajenia gue banget munafik, gue banget Ini gak pernah gitu ya Aneh, gitu Kenapa kalau lagu gue banget, gitu Tapi begitu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 masih diterusin apa Bu? Iya, lanjutkan, lanjutkan Serius nih. Oh, gini, gini. Oh. <laughs> lagi, lagi seru. Jadi Al-Qur'an itu adalah obat, obat hati. Obat hati, obat, obat hati. hati. Terus lagi begini. Hmm. Lihat, orang membaca Quran itu akan lebih tenteram, lebih tenang. Ya. ya, lebih tenang. Lihat aja kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. tenang Allah Sakitnya tidur <iyim> itu, itu menunjukkan bahwa memang suasana batinnya pun langsung berada di zona alfa to... Baik kita akan lanjutkan lagi so tahu deh David zona apa-apaan sih ya. Dan kemana-mana kita akan lanjutkan lagi kita akan bahas Sekarang bagaimana seandainya so kita umat Islam ini uh, bisa benar-benar paham -benar ya kita semua mau untuk paham dan bisa memaknai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak hanya di mulut kita tetapi dalam tatanan aplikatif atau pelaksanaannya nah nanti kita juga akan minta guru-guru kita untuk berbicara juga dan juga tentunya dengan Ustadz Jefri Al-Bukhari Tetap di akbar Ramadan 1431 Hijriah صلي I lay wasn't Allo Sonny, I love Emma, you won't be sandy, I lay wessening, Allocum Sonny, I love bisonny,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 Iya. Kenapa off life? Iya, Quran jadi jawaban juga kenapa kita harus hidup? Quran jadi jawaban. Oh iya, iya, iya. Iya, iya. Pokoknya suka-suka kita aja udah. Yang Ustaz kan Uje saya. Oh, saya mah bukan Ustaz, saya Ustaz jadi-jadian. Oh. Ya. Saya bukan ulama, saya Ubaru, ya. Beda kan ulama dengan Ubaru lain ya. Kalau ulama saleh-saleh ya bertanggung jawab ilmunya bisa dipertanggung Yo, Kalau saya mah enggak ya. Ilmunya ilmu akal-akalan. Seakalnya aja udah. <laughs> oke, okay. ngomongin soal Quran, Allah Akbar untuk melihat dan mengetahui ketinggian derajat seseorang, kan kata Rasul dimana dia berhenti membaca Quran, di disanalah letak kedudukan seseorang betul gak sih? halo ya apa? kalau <laughs> gak salah gitu ya kaya, ini Masya Allah Dimana dia berhenti membaca Disitu da posisi dia, kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang bagaimana dengan kini Yang pada khatam Aduh, Allahu Akbar Enak fit Lagi bengok <supskrana> <supistance> <supiec> oh, Kalau disana maenak Siapa bilang Quran Nggak bisa dibuat indah Bisa Selamanya orang berpikir hanya nyanyi malam ini gitu kan